rahim alhamdulillahi rabbil allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammadin fi kulli lahdatin abada adadani amillahi wa afdalihi allahumma akrimna binurul fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatik wanshur alayna hikmatak ya arhamar rahimin allahumma inna nasaluka fahman Nabiin wa hidda al-musallin wa ilhama al-mala'ikati al-muqarrabin allahumma ajlina bil ilmi wa bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa bil afiyah ya arhamar rahimin rabbana atina min ladunka rahmah wa alimna, min ladunka ilma subhanaka La ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam Ingal mahalifu rahimahullah ta'ala La nafa'anabihi wa bi'ulumihi fidara'in Amin Baghal radhiyallahu anhu. Man la yamlik lisanahu yandar. Barang siapa yang tidak bisa menguasai lidahnya, maka dia pasti akan menyesal. Ini juga sebuah kata bijak nasihat yang sangat berguna bagi kita. Bahasanya lidah ini adalah sesuatu yang paling menentukan Sehingga pantas jika Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Beliau selalu meletakkan tiga batu di dalam mulutnya Sehingga tatkala beliau akan berucap, berbicara Dikeluarkannya setelah selesai dimasukkannya kembali sehingga tatkala teman-teman beliau itu melihat khalifah yang seakan-akan melaksanakan melakukan sesuatu yang sangat menyulitkan bagi dirinya setiap waktu harus mengeluarkan dan memasukkan kembali batu-batu dari mulutnya maka ditanyalah galia ya khalifah ya imam ya miral mukminin kenapa kau lakukan ini apa jawaban beliau? Gal, inilah yang dikatakan oleh kekasihku Muhammad yang menjadi sebab banyak orang berada di dalam neraka. Oleh karena itu, aku melakukan hal yang semacam ini. Jadi, berapa banyak orang itu yang menyesal karena telah mengucapkan suatu ucapan. Dan sedikit sekali orang yang menyesal kenapa saya tidak berbicara tadi, oleh karenanya dikatakan Al-lisanu jirmuhu sogir wa jirmuhu kabir Lidah itu Bendanya itu kecil Tapi Dosanya, akibatnya itu sangatlah besar Oleh karenanya dalam di dalam sebuah hadis Atau makolah sebutkan Lauka nasumtu Mufidatan, leka nelkala mufidatan, leka nasuntu zahaba. Kalau sumpah berbicara itu nilainya seperti nilainya sebuah perak maka tentunya berdiam itu nilainya itu seperti emas. Jadi lebih baik, lebih baik kita berdiam. Bahkan dalam hadis yang sahi diwetonan Nabi saw. Mangkana yaminu billahi wal yaminil akhir fal yagul khairan au yasmud. Jadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia itu berbicara dengan kebaikan saja. Kalau tidak, ya yaudah, diam. Nah, jadi, diamnya itu lebih baik daripada berbicaranya. Karena setiap ucapan yang kita ucapkan, pasti itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Bahkan sebuah peneliti, telah membuat sebuah penelitian yang mengatakan mengungkapkan bahwasanya setiap manusia itu setiap harinya telah mengucapkan dengan 60 50 sampai 65.000 kata setiap hari yang kamu ucapkan itu setiap hari itu antara 50.000 sampai 60.000 kata diri untuk tidak banyak berbicara itu adalah suatu kemuliaan, suatu kehormatan dan suatu sifat yang baik. Jadi bukan berarti orang yang banyak bicaranya itu baik, tidak, tapi justru orang yang banyak diamnya baik, apalagi zaman sekarang ini. Gitu. Dan ada salah satu sifat yang merupakan bahasa daripada anggota badan Karena angkota badan itu mempunyai bahasa. Artinya mempunyai bahasa itu bisa kita merekanya. Bahasa tubuh itu namanya. Bahasa badan atau bahasa tubuh itu. Dengan bahasa tubuh itu kita bisa mengetahui. Apa maksud daripada tujuan gerakan dan mimik. Serta kedipan daripada mata dan gerakan tubuh yang lainnya. Jadi ada suatu gerakan atau bahasa tubuh. Yang sulit untuk ditebak. Walaupun dia itu adalah ahli firasat yang melihatnya. Apa itu? Diamnya seseorang. Itu diamnya seseorang. Kalau orang itu diam, itu sulit untuk mendebak. Karena orang itu bisa menebaknya. Bisa me me menjangkau apa yang menjadi keinginan daripada orang yang pandang itu. Dari orang yang terpandang. Itu bisa diketahui dengan matanya. Bisa diketahui dengan mulutnya, isi ucapannya. Bisa diketahui dengan gerakan, tangan, dan sebagainya. Sehingga kalau orang itu seorang yang pintar, seorang yang ahli berbicara, ahli melobi, dan sebagainya. Itu biasanya mereka itu sangat-sangat menguasai gerakan tubuhnya. Dari mulai mata, mulut, sampai gerakan tubuh yang lainnya. Jadi kalau orang pintar itu misalnya kalau kita berbicara dengan suatu ucapan, kalau kita ketika berucap banyak ketip matanya itu berarti ada tanda, ada ada apa, ada kemungkinan orang itu berbohong dengan ucapannya. Ketika berbicara dia itu menggaruk-garuk hidung, pala, itu tanda dia itu bohong. Walaupun itu tidak 100% Tapi itu kira itu semuanya Itulah maksud yang dimaksudkan dengan bahasa tubuh Jadi dengan kedipan mata Ketika kita berbicara Ataupun isi daripada ucapan Yang kita ucapkan Kalau kita tidak bisa berkelit Dan bukan orang yang memang ahlinya Ahli nutup Jadi Maka kita tidak bisa Lepas daripada apa yang ditangkap oleh mereka Seperti Imam Syafi'i Imam Shafi'i ketika datang ke rumahnya Muhammad bin Ambal pertama kali tampak wajah yang suram. Di dalam wajahnya Imam Ahmad. Wajah yang sedih. Wajah yang nelangsa. Wajah yang mengartikan bahawa dia dalam keadaan susah. Setelah dia masuk ke luar lagi dalam keadaan wajah itu sumberingah. Wajah yang berseri-seri. Wajah yang merona. Dia menandakan bahawasanya dia dalam keadaan bahagia. Sehingga dengan kuatnya firasatnya Imam Syafi'i, Maka beliau katakan, Kenapa aku melihat kau, Tadi begitu aku datang dalam keadaan susah, Tapi setelah keluar dari dalam rumah kamu, Kamu dalam keadaan senang. Ini orang pintar juga Imam Abdul Hanbal, Langsung bisa menangkap daripada apa yang ditanyakan oleh Imam Syafi'i. Sehingga dia katakan, Kali ya wahai guru, Ketika kau datang sangat gembira aku, cuma aku susah karena memikirkan apa yang harus aku hidangkan dengan kedatangan guru yang mulia begitu saya masuk ke dalam rumah, ternyata ada satu orang yang datang ke rumah kami, membawa makanan yang sangat lezat sehingga aku merasa gembira karena aku bisa memuliakan guru ketika datang ke rumah saya ini tidak ada gampang-gampang kau datang ke tempatku nah, jadi, begitulah kekuatan daripada firasatnya Imam Syafi'i sehingga beliau terkenal dengan ahli firasat dan sampai-sampai beliau itu mengarang kitab yang judulnya Al Firasah. Tapi subhanallah, pernah suatu waktu beliau itu ingin membakar kitabnya karena sebelum di launching, sebelum diekspos, sebelum launching dia ingin membakar kitabnya gara-gara apa yang dia tulis di dalam kitab itu yang dia ketahui dengan pengalaman pribadinya, ternyata semuanya itu akan menjadi sia-sia ketika bertemu dengan seorang. Dilihat dari bahasa tubuhnya, orang yang paling pelit, termasuk yang pelit. Bodoh, pelit, licik, dan sebagainya. Karena itu kan ada bahasa tubuhnya. Makanya kalau kamu lihat, ada orang yang e, jidatnya itu, dahinya itu lebar, besar, itu pintar. Loman dia. Pemberani. Tapi kalau dahinya itu sempit, jadi rambutnya itu terlalu ke bawah, sempit, itu menandakan orang itu bodoh, kemudian pelit, kemudian penakut. Nah, itu pula. Kalau kita melihat ada seseorang yang di pinggir matanya di sini ada guratan-guratannya. Itu tanda bahwasannya dia itu pinter bicara. Nah, jadi itu adalah bahasa-bahasa tubuh di antaranya. Kemudian dari Tangannya ini kalau dijadikan satu, kalau rapet yang sebelah kiri tanda orang pelit gitu. Tapi kalau masih lobang-lobang, nah berarti dia loman. sebelah kirinya. Nah, itu adalah diantara bahasa tubuh dan firasat. Sehingga sampai ketika dalam suatu perjalanan dia itu kehabisan bekal, maka dia itu mendatangi satu kemah. Ketika orang itu keluar, maka dilihatnya itu seluruh Tanda-tanda orang bakhil Ada pada diri orang itu Semuanya Tapi herannya Ketika dia datang di jamu Tanpa diminta jamuannya bermacam-macam Bahkan subhanallah mau tidur pun dipijat Mau tidur dipijat Dia sendiri yang pijat Kemudian dia yang menyiapkan tempat tidurnya dia nyiapkan air wuduhnya. Seluruhnya. Sehingga pada malam hari dia tidur itu dia sudah kebingungan. Karena ternyata yang telah ditulisnya itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dia sudah niat, besok begitu aku sudah selesai dari rumah ini, aku akan bakar kita. Tidak jadi aku akan ekspos. Sudah. Besokan harinya dikasih makan sarapan lagi Sebelum berangkat Kemudian itu pembekalan dibekali juga Wah lo biasa nyorak Begitu dia berpamitan ya. Terima kasih weh saudaraku Saya akan berangkat nah, Ketika mau berpelukan Ternyata dia itu jam berpelukan dulu Tapi lunasi dulu ini <Garang> jadi ternyata di situ itu sudah dicatat semuanya. Dicatat semuanya dari uang pijatnya, uang mengambil sendalnya, uang makannya, uang pijatnya, uang ini semua. Jadi semua itu ada perinciannya dan supaya dibayar oleh Mam Syafi'i. Apa kata Mam Syafi'i? Alhamdulillah, engkau telah menyelamatkan kitabku. Hampir <Garang> saja aku akan bakar, tapi ternyata kitabku enggak jadi dibakar karena tepat seperti yang aku dirasatkkan. <Garang> Nah, itu batat tubuh Ada satu batat tubuh Yang juga terjadi kepada Imam Syafi'i Shafi'i Di mana beliau itu mendapati Satu orang murid yang tidak suka berbicara Diam saja Sehingga diamnya itu sulit untuk ditembus Sulit untuk ditembus Diterawang itu susah Makanya orang kalau ahli bicara Orang yang ahli bicara itu atau orang ahli melobi Atau ahli firasat itu Jangan biarkan dia itu melihat kepada kedua mata kamu Sulit dari tempat Tapi kalau kamu melihat Yang mandang kamu juga mandang Bisa dari terowok Jadi firasat itu kebanyakan itu Bahasa tubuh yang bisa ditangkap itu Adalah yang terbanyak dari mata Dan dari ucapan Serta dari mimik muka Itu yang paling banyak Sehingga jangan biarkan, Nunduk saja tapi nunduknya pun harus Harus dilihat sikonnya bagaimana Kalau sopamah kamu lagi sedang bersalah Kemudian nunduk, ah, berarti itu memang benar Kamu bersalah Jadi harus lihat sikonnya dulu Tapi kalau kamu tahu, kamu berbohong dia, dia belum tahu Kalau kamu berbohong, supaya kamu tidak ketahuan Dengan berbohong, ah, kamu harus tampak Lihat wajah, tatap mata, matanya Supaya tidak bisa Menembus bahwasanya dia kamu itu adalah pembohong, karena <laughs> itu itu kalau romiter gitu, atau bisa ditutupi dengan kelitan, kelitan ucapan itu aja. Nah, jadi e, semua itu ada ilmunya, gitu. Nah, oleh karenanya Nabi sendiri mengakuinya dengan beliau itu mengatakan inna minal bayani gashir sesungguhnya termasuk daripada ucapan-ucapan yang menjelaskan, menerangkan tentang sesuatu itu merupakan sebuah hal yang fungsinya itu sama seperti sihir bisa menghirau orang jadi ucapan itu lebih tajam daripada pedang lebih tebal daripada besi benteng jadi benteng yang terbuat dari besi Dan itu lebih lebih apa lebih tebal merupakan benteng yang sangat kokoh nah, jadi nah itu kenapa ucapan itulah hebatnya ucapan Makanya kan orang itu ada dua. Ahli bicara atau orang yang pintar. Pintar gak bisa bicara, gak jadi masalah. Pintar gak, gak bisa bicara, gak jadi masalah. Karena kepintarannya itu bisa menulis, bisa memberitahu, bisa mengiyakan bisa meniadakan tentang sesuatu yang diketahui oleh banyak orang. Nah, tapi kalau gak pintar, harus pintar bicara. Kalau mau dipandang orang. Nah, tapi kalau sudah gak pintar, sudah bodoh, gak bisa bicara lagi. Ya habis sudah. Jadi laksanakan solat jenazah sebelum dia meninggal. tidak apa? bererti apa-apa pun, tidak akan dihargai orang. Nah, karena apa? E, karena ya, lam, e, ya lamuna dohirul, ya lamuna dohir melihat di dunia, wa humanil akhirati hum dohirul. jadi rata-rata umumnya manusia itu selalu memandang orang lain itu dengan dohirnya. ucapan itu termasuk dohir. ucapan itu termasuk dohir. Dan yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW Bahwasannya ada di antara sahabat-sahabat Nabi Yang ketika dia itu disuruh sesuatu Kemudian mereka itu mengajukan alasan demi alasan Seperti ketika diserukan seruan untuk berperang Bukannya Nabi SAW tidak tahu Dan bukannya Nabi SAW itu tahu begitu saja Akan tetapi Mungkin saja Nabi SAW tidak tahu Karena belum dikasih tahu Atau Mungkin saja Nabi tahu, tapi Nabi itu harus berpedoman Dengan suatu prinsip agama, yaitu Al-Islam Jadi, Islam itu Menghukum secara tuahir, berarti kita serahkan pada Allah Yang tampak, yang ada bukti Bahwa dia yang berbuat, ya kita berikan hukum Padanya, yang tidak tampak Kita tidak, ada bukti Kita laksanakan, tidak ada bukti, kita tidak laksanakan Walaupun kezalimannya itu, semua orang Tahu, tapi tidak ada buktinya ini semacam itu Bukannya Nabi Muhammad SAW tidak tahu Dan kalaupun Nabi Muhammad SAW tahu Pengetahuan Nabi itu Bukan berasal daripada beliau sendiri Tapi Pengetahuan yang didapatkan Nabi Muhammad SAW Berkaitan dengan apapun juga Itu berasal dan bersumber Daripada Allah SWT Ingat tidak Sejarah Yang menceritakan Tentang Nah, yang digemboskan dan digembar-gemborkan oleh pihak Yahudi dan juga para munafikin tentang kenistaan yang mereka tuduhkan kepada Syedatuna Aisyah Al-Mubarro'ah Syedat Aisyah yang telah disucikan langsung daripada Arash Allah nah itu kan ketika mereka itu memindahkan kata-kata dan omongan yang semacam itu kepada Nabi sehingga Nabi mendengarnya dari berbagai pihak. Nabi kan kelihatan sedih pada waktu itu. Apakah Nabi tidak tahu dengan kesungguhan? Nabi tidak diberitahu oleh Allah Taala. Kenapa Nabi Rasul tidak diberitahu? Ah, karena yang terjadi itu merupakan sebuah ujian juga untuk Nabi juga. Nah, oleh karenanya di sini bisa disimpulkan bahwasanya walaupun di depan kita seorang wali Allah Walaupun di pakaian seorang rajanya wali, belum tentu dia itu selalu melihat, selalu bisa mengkasihaf, selalu bisa menembus hati seseorang. Tergantung kalau datang halnya dia bisa. Dibutuhkan untuk itu dia bisa, nggak dibutuhkan nggak. Sama seperti kalau kita makan, setiap orang di antara kita kalau kita itu mau datang ke meja makan untuk makan bisa nggak makan. Nah, kapan pun itu, kapan pun itu, tapi kita tidak melulu makan kan? Ada waktu-waktunya kita makan, ada waktu kita istirahat, ada waktunya kita tidur, ada waktunya kita beraktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Nah maka sama seperti itu, jadi kita butuhkan makan, kita tinggal duduk di meja makan dan kita lahap makanan itu. Nah begitu pula para ulia seperti itu. Bahkan mereka itu tidak menampakkan yang semacam ini. Seperti karomah dan lain sebagainya. Kecuali setelah dia mengungkapkannya. Setelah dia melaksanakannya. Dia itu menyesal dan merasa malu pada Allah. Sama seperti kalian ketika setelah selesai berzinah. Bagaimana kiranya rasa malunya. Sama seperti nah, Jadi bukan merasa bangga. Jadi mereka itu tidak menampakkan karomahnya. Kecuali kalau terpaksa. Kalau tidak terpaksa. Untuk menguatkan keyakinan muridnya. Karena segala pemberian Allah itu tergantung pada keyakinan Maka diberikan sedikit Sedikit sehingga kuat keyakinannya Dan taluknya kepada syekh itu Oleh karenanya Kalau sudah seseorang itu Sudah kuat taluknya kepada seorang Wali minna uliya illa, Maka segala sesuatu itu Bisa terjadi seperti yang Diharapkan Seperti ceritanya eh, Habib Abdullah Lai Drus Lagbar Abdullah Alidrus Alqabat itu adalah e, Habib pertama yang dijuluki dengan Alidrus. Dia adalah yang memprakarsai atau kakek pertama dari bangsal Alidrus itu adalah, adalah Abdullah bin Abu Bakar, Asakran bin Abdul Rahman, Assegaf bin Muhammad bin Dawiyleh bin Ali bin Muhammad bin Ali bin, bin Alwi bin Fagibudar. Habib Abdullah itu suatu pernah suatu waktu dia didatangi oleh salah satu muhibinnya dimana muhibbinnya ini termasuk daripada kalangan Masya dia seorang kaya datang kepada Habib Abdullah Lidrus, dan dia berkata kepadanya Kali Habib tukuku itu dan tempat simpanan barangku atau gudangku itu selalu setiap hari ada saja mencuri ada saja yang mencuri Minta doanya Habib, minta amalannya. oh gampang katanya Habib, pokoknya sebelum tidur kamu baca ya Tursi. Dan sebut namaku kata dia. Mem. Akhirnya apa? Sudah, berjalan dalam tempo sebulan. Alhamdulillah setiap hari gak ada yang hilang. Setelah sebulan berlalu, maka si Habib ini datang lagi. Eh, si orang ini datang lagi kemana Habib, dengan membawa hadiah. Boleh oleh Alhamdulillah Habib. Berkat amalan kamu Kau Yang kau berikan pada aku itu Akhirnya Alhamdulillah setiap hari tidak ada barang yang hilang lagi Bagaimana kau mengucapkannya Ya seperti yang disuruh Habib Gimana Gal? Ya ayat kursi ya Abdullah alaih terus Ya ayat kursi ya Abdullah alaih terus jadi bukan baca ayat kursi, tapi baca ya ayat kursi, ya berdoalah itu. Jadi subhanallah tapi keyakinan dia takut dia kepada seorang wali Allah, akhirnya Allah menjaganya. Nah Itulah maksudnya. Segala pemberian Allah itu tergantung pada masyarakatnya, kepada keyakinannya. Untuk men menebalkan keyakinan seseorang muridnya atau seorang pencintanya, maka kadang-kadang ditampakkan karomahnya seorang wali. Itu seperti itu, tapi kalau tidak dibutuhkan Tidak diperlukan, maka mereka tidak menampakkan nah, Tapi Yang namanya kewalian itu Bukanlah suatu harapan Dan pegangan Serta keinginan untuk hidup Tujuan utama untuk hidup, tidak Tapi yang penting adalah Bagaimana kita menjadi seorang yang soleh Menjadi seorang soleh saja susah Menjadi seorang wanita soleh oh Susah, gak agak gampang kenapa kita ini punya musuh dan musuh kita itu sebagaimana dikatakan oleh Al Alah Billal Hajjat inni bulitu bi arba'id yarmini bi sihamil gausi madha taftiru aku ini selalu diuji, dicoba dengan empat hal yang selalu menghujam kepadaku layaknya panah yang terlepas daripada busurnya tidak diberikan waktu sedikit pun untuk aku beristirahat terus dihujam dengan empat hal ini yang merupakan ujian daripada Allah Taala liabluakum ayyukum ahsanu amala itu maksudnya apa itu iblisu wanfusu walhawa watania jadi yang pertama adalah iblis jelas serta kroni kroninya putra putranya anak cucunya kemudian hawa Kemudian, nafsu dan adhaniyah adalah dun dunia. Ini terus, empat hal ini tidak akan membiarkan kita. Jadi, bisikan setan terus selalu akan melanda di dalam pikiran kita. Akan mendatangi pikiran kita. Supaya apa? apa? Supaya kita tidak, tidak husuk, tidak fokus terhadap melaksanakan ibadah. Sehingga ibadah kita menjadi terlantar, ibadah kita menjadi sia-sia, dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa? Karena usaha daripada musuh kita Iblis itu. Nah. Nah. Kemudian, hawa nafsu. Jadi hawa sama nafsu itu beda. Cuma kita sudah biasa mengungkapkannya, mengistilahkannya dengan sebutan hawa nafsu. Karena keduanya itu saling berterkaitan. Jadi hawa nafsu itu... Beda, bukan satu, tapi dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Makanya disebutkan hawa dan nafsu. Jadi kalau hawa itu masih di dalam pikirannya, nafsu pelampiasan daripada lintasan tersebut. Timbul hawa untuk makan. Ketika makan, itu hawa nafsu. Jadi pelampiasan hawa itu namanya nafsu, sedangkan lintasannya namanya hawa. Tapi biasanya Setiap e, Di antara kita itu mengukapnya langsung dengan Hawa nafsu nah, Karena nafsu, nafsu ada Nafsu utmainah Nafsu rodiyah, nafsu Lawamah dan sebagainya gitu. Tapi kalau kalau e, Hawa, tidak Hawa itu keinginannya Mau nafsu apa saja, yang penting ada keinginan yang tidak baik Itu namanya Hawa gitu. Untuk membedakan antara Bisikan setan dengan hawa nafsu gampang saja. Dan semua ya. Laki perempuan semuanya itu ada. Selalu diliputi dengan hawa nafsu. Hawa dan nafsu. Atau bedakannya adalah. Kalau sumpah ada sebab-musababnya. Lintasan yang jelek itu. Atau yang terkandung di dalamnya dosa. Itu namanya. Bisikan setan. Tapi kalau tidak ada sebab-musababnya sebelumnya. Itu namanya hawa nafsu. Misalnya apa? Kamu letakkan kepala kamu di atas bantal, langsung terlintaskan dalam pikiran kamu nanti kalau aku sudah duduk di kuad sama suami jalan-jalan ke dufan dan sebagainya. Itu namanya hawa nafsu. Kenapa? Enggak ada sebab musababnya. Jadi kita masuk ke dalam kamar, kita melihat ada makanan yang tercecer, uang yang tercecer, kemudian timbullah lintasan hampir tu makanan untuk tidak ada orang. Ambil tuh uang Untuk tidak ada yang melihat Nah itu namanya setan dari setan itu. Jadi kalau ada sebab-musababnya Namanya e, berasal dari setan Kalau tidak ada sebab-musababnya Berarti lintasan hawa nafsu Kemudian dunia Nah dunia ini Termasuk godaan yang terbesar Di antara tiga godaan itu Yang terbesar adalah godaan Dunia nah, Siapa yang tidak suka dengan rumah yang megah ada yang suka rumah yang jelek. Kamu kalau dikasih pilihan rumah gubuk sama rumah yang bagus, rumah gedong pilih yang mana? Kamu kalau dikasih pilihan pilih sepeda motor apa mobil seperti mobil yang setiap? Mobil jelas gitu, karena apa itu dunia gitu. Kamu dikasih pakaian yang kamu pakai ini yang kasar yang yang apa panas atau Dikasih pilihan dengan kain sutra yang dingin enak dipakainya. Yang satu meternya 2.400. <laughs> kalau kamu beli untuk beli pakaian kamu itu dapat 24 biji <laughs> Pilih yang mana? Bohong kalau dia mengatakan enggak. Set, lebih suka lebih senang yang ini. Ya, lebih senang sama ini karena kamu tidak pernah memakai yang itu. <laughs> eh, emang, begitulah manusia, lebih senang dengan apa yang ada pada dirinya. Yang nggak ada itu hayalan namanya gitu, nah, jadi bohong kalau dia aku suka rumah dari gubuk deh, nggak suka rumah seperti Ustaz Kepung nggak suka, gitu. Nah, itu bohong gitu namanya kayak begitu. Nah, jadi kalau sudah sampai, sudah sampai ke makamnya, ya mungkin, tapi nah, kalau belum sampai ke makamnya seperti kita kita ini, maka kalau kita melihat barang pasti kita memilih yang lebih bagus. Kita melihat sesuatu yang sifatnya dunia. Maka kita akan lebih memilih yang lebih indah Lebih bagus, lebih mewah, lebih mahal, lebih berharga Bukan yang lebih kita butuhkan nah, Kalau kita lebih memilih kepada yang lebih kita butuhkan Itu adalah pilihan yang cerdik Pilihan yang cermat Pilihan yang tepat Tapi karena dunia itu merupakan sebuah ujian dan cobaan Maka dalam di dalam sisi-sisi dunia yang kita miliki ataupun dunia yang ada di sekitar kita itu ada kemilauunya, jadi begitu melihat mata itu langsung langsung apa? langsung kan kerap lip, nah, tapi langsung apa? meradang gitu. matanya itu jadi enak. Nah, coba lihat lihat kuburan sama lihat pemandangan asik kan mana? lihat kuburan sama lihat orang yang tampan, ah? Enakan lihat mana Hah? Enakan lihat mana Lihat Nissan sama mobil-mobil Nissan Tahu Nissan Nissan kuburan loh. Sama dia, sama mobil Nissan <laughs> Enakan mana melihatnya Mobil Nissan kan Ingat ga kalau kamu itu pergi ke mall Setelah pergi Pernah pergi ke mall Pernah dah pergi mall pernah tak? kamu tahu aja. pernah pergi mall? mall yang mana? Hmm? yang termahal yang mana? yang pernah kamu pergi? mall itu bukan Alpha Marat, bukan Domarat. mall itu yang besar itu. jadi perantauan yang besar yang ada sugunya. Nah, jadi, eh nah, itu kalau seperti di TP, Surabaya Plaza, ITC dan sebagainya itu. Kalau kamu pulang, kamu lihat di kaca, mata kamu berwarna apa? Merah. Kenapa merah? Kenapa merah? Merah itu karena letih, saking banyaknya berketip-ketip gitu. Dan jadi lihat satu barang, wah bagus. Lihat satunya, uh oh, lebih bagus. Ketip lagi, terus gitu. Ketip. Berapa kali ketip? Padahal kalau kita pergi kemana saja. Padahal mata kita juga terbuka. Tapi kita melihat di sampai ke rumah di kaca biasa aja gak merah. Tapi kalau sudah keluar dari supermarket, dari mall, kita keluar langsung coba lihat kaca pasti merah. Kenapa letih? Jadi diforsir gitu. Mata itu diforsir. Itulah dunia. Jadi dunia itu ada cobaannya memang. Jadi Allah menciptakan disitu ada cobaannya. Kenapa? Semua itu berkaitan kepada Allah. Coba lihat. Kita lebih senang kepada emas apa air? Kita lebih senang kepada emas apa udara? Emas. Kenapa? Udara balas. Tidak pakai beli. Emas berharga. Air? Tidak pakai beli. Betebaran di mana-mana disediakan. Ya kan? Ah Tapi kalau emas, harus beli. Padahal, yang kita butuhkan dia mana? Air apa emas? Ada orang bisa hidup tanpa air Ada orang bisa hidup tanpa emas Ada Berarti kalian Tidak pakai emas tapi hidup aja, M.A. itu loh nah, Makanya Jadi kalau sumpah orang itu berpikiran Kepada yang dibutuhkan Nah itu adalah orang yang cerdik, Orang yang cerdas Kalau kita memikirkan yang dibutuhkan Maka itu tidak butuh kepada mobil Kita tidak butuh kepada Rumah yang besar maksudnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan di dalam hadisnya kalau sompam ada seseorang yang ya. mendapati apa yang akan dimakannya pada hari itu lalu dia mendapati juga badannya dalam keadaan sehat dan dia dia juga mendapati naungan untuk bernaung dari panasnya matahari berarti seakan-akan dunia dan segala isinya telah diberikan dan disodorkan kepadanya Nah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita butuhkan kan itu saja apa yang kita butuhkan setiap hari? Ada yang lebih dari itu, makan untuk sariskes malam. Memangnya kamu makan lebih? Ah, sehari berapa, mal berapa kali kamu makan? Terus terang aja. Tiga, kadang-kadang lebih. Lebih enggak? Nah, jadi kalau ditanya begitu, makan kamu berapa kali? Tergantung saat makan apa. Kalau makan nasi tiga ya kali. Kalau makan yang lainnya berpuluh-puluh kali nah, Jadi seperti itu harusnya jawabannya Padahal yang kita butuhkan camilan kita butuhkan Yang kita butuhkan nasi Nasi itu ada karbohidratnya Nasi, kalau cam camilan belum tentu ada karbohidratnya Yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh badan itu asupan karbohidrat Yang sekiranya bisa Menurut memberikan sebuah energi yang dibutuhkan oleh seluruh sel yang ada di badan. Cukup. Kalau makan nasi tanpa lauk pauk cukup. cuma kurang sempurna saja. Tapi cukup. Orang lapar. Kasih nasi, hidup. Bisa. Tidak makan kecuali sama nasi saja. Cukup. Tidak bakal mati. Nasi sama ah? air. Kamu punya nasi air. punya kan? Ada kan? Yang dicanangkan ada kan? Ada. Alhamdulillah sudah itu kamu punya enggak naungan daripada matahari? Ada? Enggak? Ada kan walaupun ngontrak, walaupun bukan milik sendiri, tapi kan ada kan, ada sudah. Sehat enggak badan itu? Sehat sekarang? Nah, eh, sudah. Itu kalau yang kalau mau yang dibutuhkan ya itu sudah dibutuhkan. Yang lebih, ah lebih itu namanya ujian, cobaan itu namanya. Ah itulah maksudnya, kalau kita memikirkan kepada yang dibutuhkan, maka kita tidak membutuhkan banyak. Nah, tapi kalau kita itu mem memikirkan kepada sesuatu yang tidak kita butuhkan. Maka sesuatu tidak kita butuhkan banyak sekali. Tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Ini tidak butuh, ini tidak butuh. Suatu waktu butuh, iya suatu waktu butuh. Tapi sekarang tidak butuh. Jadi cukup untuk kita itu melihat kepada yang semacam itu adalah. Bagaimana ceritanya Sayyidina Malik bin Dinar dan Sayyidina Sahal bin Abdullah al-Tusturi Ketika dia setelah meninggal keduanya Maka diimpikan oleh salah satu muridnya Sayyidina Malik bin Dinar itu masuk ke dalam surga setelah Sayyidina Abdullah bin Sahal al-Tusturi at atau Sahal bin Abdullah al-Tusturi masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum, setelahnya Kenapa demikian? Karena Sahal bin Abdullah al-Tusturi Meninggal dunia sementara dia tidak mempunyai Apapun daripada dunia kecuali Baju yang dipakai itu. Jadi Baju yang dipakai itu Kalau sumpah mas sudah kotor Maka dia itu merendam di air sambil dicuci Kemudian dipakai dalam garam basah dia keluar lagi Jadi sanggup punya nah, Sedangkan Malik bin Dinar, Selain daripada baju yang dia pakai ketika dia meninggal Masih ada satu setel baju lagi satu setel baju itu Hisapnya selama 500 tahun <tuh> Memang. Oleh karenanya Kita melihat Imam Sedina Umar bin Khattab Beliau salah satu daripada khalifah yang Sangat-sangat adil dan bijaksana Beliau ini Seorang yang warok Sehingga beliau itu setiap hari Yang dia makan itu Itu adalah roti kering sama air Lau pauk dia gak mau itu yang diambil. Padahal anak buahnya itu diberikan gaji yang cukup untuk makan setiap harinya itu makan daging, makan yang lebih daripada makan Syaumar jauh lebihnya jauh. Kenapa demikian? Ya karena dia tahu kalau dia tidak membutuhkannya kalau kalau pekerjanya yang di bawahannya itu yang, ber, yang terjun langsung itu mungkin membutuhkan supaya tidak direndahkan oleh orang lain. Maka diberikan yang semacam itu. Bukan karena kewaraan beliau saja kepada orang lain. Ini sudah warak. Karena dia tahu. Dia memberikan lebih kepada bawahannya. Supaya mereka itu dihormati. Jangan sampai dihinakan. Gara-gara mereka itu tidak mempunyai dunia. Gitu. Itu maksudnya saya Umar bin Khattab. Bila pula saya Ja'far bin Muhammad Al-Bagir. Ja'far As al saudiq Gurunya Imam Sufyan al-Sawri. Gurunya Imam Syafi'i. Di mana Sayang Ja'far Sodeq ini dia pakai pakaian dengan pakaian yang sangat mahal Pakaiannya terbuat dari sutra Sehingga pada waktu itu ditegur juga oleh muridnya Dia mengatakan gelia Dia uh, ya Ja'far ya Ibn Muhammad Ini pakaian yang kau pakai ini bukan pakaian yang biasa dipakai oleh Kakek moyang kamu, kenapa kau pakai? Apa jawaban beliau? Gelia karena aku sekarang berada di zaman di mana uang itu sedang banyak banyaknya, rezeki sedang melimpah melimpahnya, sehingga kalau sombong aku tidak memakai dengan pakaian yang semacam ini mereka tidak akan menghormatiku karena ini pandang oleh mereka adalah uang. Sedangkan pakaian ku yang sebenarnya adalah ini, dibuka sama dia, sedikit, ternyata apa di dalam pakaian yang sutra itu dia memakai pakaian yang terbuat dari wol. Yang aku pakai, yang di luar ini adalah Aku pakai untuk manusia, yang di dalam ini adalah Pakaianku sendiri Nah itu saya di Ja'far Bin Muhammad, bin Ali Zainal Abidin Bin Hussein Ibin Fatima, bintar Rasul Alaihi Wasallam. S.A.W nah, Jadi seperti itu Kemudian Ya kun indal ahyar Kata beliau, wahai anakku Beradalah kamu itu bersama orang-orang yang baik siapa orang, orang yang baik orang yang baik ada orang yang soleh orang-orang yang soleh itu orang baik gitu menjadi orang soleh saja susah makanya kan saya katakan tadi jangan menjadikan sebuah kualian itu adalah sebuah harapan sebuah tujuan tidak alat tapi tujuan kita itu menjadi seorang muslim menjadi seorang mu'min menjadi seorang soleh menjadi seorang muslim aja enggak enggak mudah jadi siapa muslim Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW Dijelaskan kriteria daripada seorang Muslim Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yani Seorang Muslim itu adalah Yang seluruh manusia Bukan hanya keluarganya, bukan hanya tetangganya Bukan hanya temannya Bukan hanya handai tolannya Tapi seluruh manusia Baik yang hidup pada saat itu maupun yang akan datang Artinya dalam kitab pun Dalam tulisannya, dalam ucapannya Seluruhnya tidak ada yang menyakiti hati orang semua manusia selamat daripada kejahatan lisannya, kejahatan lidahnya dan kejahatan tangan. Jadi seorang Muslimnya susah. Jadi seorang Muslim susah. Makanya kalau orang-orang kafir itu betul-betul memaknai, menghayati, memahami, menelusuri tentang ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada ajaran yang ada di atas dunia ini, di muka bumi ini yang lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna, melebihi daripada ajaran Islam. Kenapa? Ajar Islam Muslim. Coba lihat bagaimana. Kenapa dikatakan seorang Muslim? Siapa ke itu Muslim? Dijelaskan sendiri oleh Nabi kita Muhammad. Al Muslimu mansalim al Muslimu nabilisani wajib. Wal muminu man ammanahun nas. Ala am walim, wala amfusim, wala dima'him, wala aqradihim. Sedangkan orang mukmin itu adalah yang seluruh manusia merasa aman dari orang itu. Baik dari segi hartanya, jiwanya, bahkan juga harga dirinya. Jadi kata-katain orang. Gak digunjingkan oleh orang. Nah, itu yang tidak menggunjingkan orang, tidak mengatak-katain orang. Tidak pernah menyakiti orang, baik secara dohim maupun secara berat, itu adalah seorang yang mu'min. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, lah, Ya'zni, zani, hina, ya'zni, wawah, woleh, srikus, sarik, hina, ya'zrik, wawah, tidak mungkin itu mencederai perasaan orang Mencederai batinnya orang Mencederai hartanya orang Mencederai harga diri orang Tidak Itu orang mau -orang. orang soleh Orang soleh adalah Orang yang melaksanakan seluruh haknya manusia Dan seluruh haknya Allah Itu orang soleh Mau jadi orang soleh saja enggak? tidak gampang Jadi seluruh haknya Allah Artinya apa? Haknya Allah, Haknya Allah itu adalah seluruh perintahnya dilaksanakan, seluruh larangannya dijauhi. Bisa salat lima waktu laksanakan. Puasa bulan Ramadan laksanakan. Zakat laksanakan, haji laksanakan jika mampu. Kemudian seluruh larangan Allah ditinggalkan. Bergunjing itu tidak boleh, udah tinggalkan. Ibah itu namanya. Fitnah, enggak boleh, tinggalkan. Yang haram-haram itu semua tinggalkan. Pandangan syahwat, enggak boleh, sudah tinggalkan. Iri, dengki, ujub, kibir dan sebagainya, enggak boleh, tinggalkan. Nah, itu orang solai. Baru solai. Nanti kalau wali itu meninggal, nanti solai dia naik apa? Nah, itulah. Jadi maksud daripada kehidupan kita itu untuk Menuntun diri kita ini Yang bermarkas dengan hati ini Kita tuntun Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Kalau kita bisa sampai Ke tujuan kita itu ah Berarti itulah tujuan kita yang sesungguhnya Berarti kita adalah seorang yang selamat Berarti kita seorang yang suks, sukses Berarti kita orang yang Berprestasi itu maksudnya Bukan prestasi menurut kita Menurut pandangan mata kita tidak Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman Memanjuk sihah anilnari waud hilal jannah tafakot. Fa swamal hayatuddunya illa mataul guru. Jadi barangsiapa yang sudah dijauhkan diselamatkan daripada azab api neraka, kemudian dia itu diselamat dimasukkan ke dalam surga, maka fakot fa dia lah orang yang beruntung, dia lah orang yang sukses, dia lah orang yang berprestasi. Mem itu yang disebutkan orang yang sukses itu. Wah, melihat tentunya dalam madzal guru. Ada pengalaman dunia ini sebuah kesenangan. Memang sebuah kesenangan. Tidak ada yang lebih senar, menyenangkan daripada dunia. Karena kita baru mengetahui dunia, belum mengetahui akhirat. Yang ada di dalam, di, yang bisa dijangkau oleh pancaindra kita baru dunia, belum akhirat. Nah, setelah kita melihat dunia, maka seperti sebagaimana pada saat awal mula Allah Taala meletakkan roh di dalam jasad kita dengan paksa. Tahu kan? Ingat tidak dulu Waktu roh kamu itu masuk ke dalam badan kamu Dengan paksa, kamu enggak mau Dipaksa dengan Allah telah masuk Setelah masuk ke dalam Melihat indahnya dunia ini Melihat kehijauan Melihat laki-laki yang tampan bagaikan Seperti apa Kritik rosan dan sebagainya Melihat wanita yang cantik Seperti siapa Seperti cinta. Melihat mobil yang mewah Rumah yang mewah Pemandangan yang indah mall dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Mau mati harus juga dipaksa. Mau dikeluarkan itu dipaksa. Jadi ya, lihat, ada orang yang mau mati. Ada orang yang mau mati. Ada yang mau daftar? Ayo kita baca pengafatan sekarang. Hah? Kali ada yang mau gitu. Sudah jenuh nunggu jodoh enggak datang-datang gitu. <laughs> kita doakan aja biar mati. Ada yang mau? Hah? Daripada enggak ada datang, datang kamu mati ya, sama surga, ketemu sama bidadari sana. Ada yang mau nah, tuh. Nah, Jadi gak ada yang mau nah, Kenapa demikian? Karena sudah merasakan razatnya Dunia, nah, begitulah dunia nah, Jadi manusia itu dipaksa Ketika masuk rohnya, ketika keluar pun Juga dalam keadaan terpaksa Allah Ta'ala ketika mengecap, Menciptakan e, Manusia setelah menciptakan dunia Maka Malaikat Jibril itu Berkata begini Jadi, ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia setelah menciptakan bumi, maka malaikat Tiberi itu komplain. Komplain dengan matahari Gali Arab, bumi itu kecil. Bagaimana kau ciptakan manusia yang sebegitu banyaknya? Tidak muatlah bumi yang kecil itu. Bahkan dikatakan sekarang sudah berapa jumlahnya manusia, populasi manusia 5M lebih. Itu sudah ukuran bumi yang ada sudah tidak memuat sudah tidak uh, ideal gitu. tidak ideal lagi nah, nah, Bayangkan itu yang masih hidup sekarang gimana yang sudah mati sudah mati sudah mati sebelumnya dari nabi adam ribuan tahun atau bisa jadi jutaan tahun yang lalu apa kata allah taala tidak aku ciptakan kematian di situ bukan semuanya itu hidup dalam satu waktu aku ciptakan kematian di situ apa kemudian mereka jibril mengatakan izan lmb yahnaqumul aish kalau begitu mereka akan tidak merasakan nikmat hidup di dunia kenapa ada kematian maka allah taala galla tetapi akhluqu fihim tu lal amal tetap mereka itu akan merasa senang bahagia kenapa aku ciptakan di dalam diri mereka itu angan-angan kenapa kamu tidak mau mati kenapa kamu belum mati jawab yang kan satu karena saya belum ka kawin. Nah, itu akan makan tuh. Saya belum nyanak ya, kok sudah mau mati, set. Saya belum tua, belum keriput wajahnya. Ya kan? Saya belum ini, belum ini, belum itu dan sebagainya, itu kan banyak. Nah, itu angan-angan. Itulah yang menyebabkan kamu itu masih mau dan betah di dunia, padahal kalau kamu ingat kematian gimana kematian itu. Harusnya kalian tidak akan merasakan senang di dunia ini. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu selalu kita dengar Bulan meninggal dunia. Bulan telah berpindah ke alam baka. Bulan telah berpulang ke rumah bapa. Katanya mereka. <tih>, kan? Ya kan, tiap hari kan kita dengar, enggak orang Muslim, enggak orang kafir meninggal dunia. Nah, supaya mana mereka meninggal dunia, kita kan akan meninggal dunia kan? Iya kan? Yakin? Pasti? Berani sumpah? Kau enggak sumpah? <tih>, Aje pak, tu gak support. Nah, kenapa gak ya. support? Nah, karena kalian itu dilupakan. Oleh apa? Tulus amal. Menjadi panjang anak-anak. Saya masih muda, saya belum jadi seorang ibu. Saya belum sakit kok. Udah mau mati sih. Kan ada tanda-tandanya mati. Di antara tanda-tandanya adalah sa sakit. Masa mau mati saya. Nah, gitu. Jadi itu semua itu ada. Eh melihat orang mati istiannya Udah meninggal ya Padahal kita juga istian Ternyata kita juga meninggal gitu. Sebenarnya kita melihat ada orang Meninggal juga seperti itu Kita juga akan suatu waktu Nanti akan dilewati Melewati seseorang Dan orang semua akan berdiri Menyambut kita Jendela kita itu lewat di depan kita Tapi sebatas itu saja Itulah manusia